السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمدين وعلى اله وصحبه اجمعين ama ba'du Yang mulia para alim ulama Para tuan guru Para habaib Para asatiz Yang saya hormati Keluarga besar Bapak Haji Muhammad Hatta Yang saya hormati Para tokoh masyarakat Pejabat pemerintah Baik sipil TNI maupun Polri ibu-ibu dan bapak-bapak saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia malam ini dalam rangkaian tasakur pernikahan Putra pertama Bapak Haji Muhammad Hatta kita berkumpul di sini untuk memberikan doa mudah-mudahan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah mawadah dan Rohmah sebab itu Sebelumnya mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan hidup kepada keluarga besar Bapak Haji Muhammad Hatta. Anda hanya iniyah al Fatihah. Allahu Akbar. Ibu bapak, saudara-saudara Karena sudah melewati beberapa rangkaian acara Malam ini saya ingin mengangkat tema yang umum saja Tentang tablik akbar malam ini Ketika Rasulullah berangkat ke Madinah Beliau mampir di satu daerah Yang disebut Kuba Ngapain? Bangun masjid Selesai itu beliau melanjutkan perjalanan masuk ke Madinah Apa yang dikerjakan Nabi pertama? Bangun masjid Ini bertanda bahwa umat Islam dengan masjid Tidak boleh berpisah Umat islam dengan masjid tidak boleh jauh-jauh Umat islam harus menjalankan apa yang diajarkan dari masjid Masjid dengan umat islam sama seperti ikan dengan air Dua-duanya tidak boleh berpisah Jelas bu? Jelas? Apaan? umat islam dengan masjid persis ikan dengan air ayo ada nggak ikan yang nggak suka hidup di air ada apa tidak ada namanya ikan mau mampus kalau ada orang ngaku agamanya islam tapi di masyarakat hidupnya jauh dari nilai-nilai ajaran di masjid Itu sama juga orang sudah dikit lagi mau Mampus Sebab itu Apa fungsi masjid di tengah-tengah kita umat islam Pertama Masjid merupakan benteng pertahanan iman Zaman boleh berubah Tapi akidah jangan sampai goyah Masa silakan datang sili berganti Tapi keyakinan jangan sampai mati. Terhadap kemajuan zaman, bentengnya iman. Jelas. Jelas. Sama juga nih, kayak kita nih. Ini kecamatan apa kita nih, Bib? Nih. Benuang. Sama juga kayak kita nih, warga Benuang. ya Benuang. Ya saya cuma ngetes ibu bapak dengerin saya apa <guluh> Sama juga kayak kita nih masyarakat binuang Coba lihat Kalau listrik masuk desa Alhamdulillah Walaupun sering mati <guluh> Kalau koran masuk desa Alhamdulillah Kalau pelacur masuk desa Alhamdulillah. Itu yang jawab alhamdulillah pasti langganan itu. Terhadap kemajuan zaman bentengnya adalah iman. Jujur, kita ini umat Islam sering mengucap beriman, mulutnya beriman tapi sekuler dalam perbuatan. Masih banyak diantara kita umat Islam yang mulutnya beriman, tapi sekuler dalam perbuatan. Saya beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. <tuh> Dengar di kantor mau ada mutasi jabatan, kasakusuk nyari mbah. salat mah menghadap Allah, tapi dagangan mau laris ngadep dukun. Itu kan namanya ia iyaka na'budu wadukun nasta'in, itu. Padahal ini satu paket, nggak bisa dicampur-campur. Kalau menyembah hanya kepada Allah, maka minta tolonglah juga ke sana. Iman yang murni kepada Allah. Jangan dicampur-campur. Awas, sekarang ini ada kalimat yang kedengarannya manis tapi isinya racun hati-hati nih, nih. Ada kalimat, Semua agama kan benar. Semua agama kan baik. Semua agama kan bagus. Awas, ini hati-hati. Saya setuju dengan kalimat ini, Tapi tidak titik di situ. Koma. Semua kalimat benar, Bagi penganut agamanya masing-masing. Ketik segede kelapa. Buat kita umat islam, Agama yang paling benar di sisi Allah, Tidak lain adalah agama is, Nilai-nilai keimanan yang murni, Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu zaman boleh berubah, Masa silakan datang silih berganti, Tetapi keyakinan jangan sampai mati. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berbuat dan dalam nilai keimanan kita ingin wafat menghadap Allah Subhanahu Ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati selama ini ternyata masih banyak juga kita umat Islam yang sering meninggalkan iman di rumah daripada kita bawa kemana-mana İman, nilai-nilai ajaran agama sering ketinggalan di rumah daripada kita bawa kemana-mana. Pegawai mau ke kantor, iman ditinggal di rumah. Man, kamu di rumah saja. Tidak usah ikut ke kantor. Sebab kalau kamu ikut ke kantor, saya enggak bisa korupsi man. Iman ketinggalan di rumah Pedagang mau ke pasar Iman ditinggal di lemari Man kamu sini saja nggak usah ikut ke pasar Sebab kalau kamu ikut ke pasar Saya nggak bisa nyurangin timbangan man Anak muda malam minggu mau apel ke rumah pacar Iman ditinggal di lemari Malam minggu nih man. Kamu di rumah saja nggak usah ikut apel. Sebab kalau kamu ikut apel, Tangan saya nggak bisa macam-macam man. Lihat, Fenomena ini kan yang terjadi. Maraknya praktek korupsi, curangnya timbangan di pasar, Bahkan terjadinya tabrakan antara pemuda dengan pemudi, Itu karena iman sering ketinggalan di rumah. Ya Allah pemuda tabrakan dengan pemudi. Kalau mobil tabrakan dengan mobil, kita tahu ringseknya ke dalam. Tapi kalau pemuda tabrakan dengan pemudi, ya terusin aja sendirilah. Fenomena ini kan yang terjadi di tengah masyarakat kita. Apalagi soal korupsi, ya Allah. Korupsi sudah hampir menjadi tradisi dari bangsa kita. Hampir menjadi tradisi menyedihkan dan sangat memilukan. Hampir di setiap lini terjadi praktek korupsi. Korupsi di Indonesia sedemikian parah. Bahkan ada anekdot. Di akhirat itu, Penghuni sorga dengan penghuni neraka, rupanya mereka musawarah. Ingin membangun sebuah jembatan yang bisa menghubungkan antara neraka dengan sorga. Sepakatlah mereka untuk membangun sebuah jembatan. Fungsinya agar tetap bisa saling mengunjungi dan terjalin silaturahmi. Dimulai proses pembangunan jembatan antara neraka dan sorga. Rupa-rupanya pembangunan jembatan lebih dahulu selesai di wilayah neraka, sementara di sorga nggak selesai-selesai. Jangankan jembatan, tiang pancangnya saja belum terpasang. Ini penduduk neraka jengkel. Eh, penghuni sorga cepet dong bangun jembatannya, kita sudah selesai di sini. Tinggal nyambung saja nih, segera bangun jembatannya. Kata penduduk Sorga, Mas, bagaimana kami mau bangun jembatan? Pimpinan proyek, pemborong sama menterinya di sana semua, di sini nggak ada yang ngebangun. İbu bapak, saudara-saudara, kaum muslimin yang saya hormati. Sebab itu benteng pertahanan iman. Nilai-nilai yang murni beriman kepada Allah diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang beriman seyakin-yakinnya kepada Allah nanti di akhirat akan mendapat ganjaran dengan balasan berupa surga. Bersumber dari Al-Quran dan Hadis Ada beberapa macam penghuni sorga Ada orang mukmin yang masuk sorga Ada orang mukmin yang dimasukkan ke dalam sorga Dan ada orang mukmin yang jadi penduduk sorga Loh kok beda-beda pak? Iya, karena waktu hidup di alam dunia, amalannya juga tidak sama. Beda antara masuk dengan dimasukkan. Saudara, kalau masuk itu biasanya ada proses. Ibu bapak nanti pulang pengajian dari rumah Pak Haji Ata sampai rumah, buka pintu gerbang, buka pintu depan, buka pintu kamar. Itu namanya masuk rumah. Tapi kalau dimasukkan, ujuk-ujuk ada di dalam. Ujuk-ujuk bahasa sininya apa nih? Bahasa tapin. Tahu-tahu. Tahu-tahu. Tidak sama antara masuk dengan dimasukkan. Bu, bu, ibu lebih terasa mana masuk dan dimasukkan sampean ngeres aja sampean lah Pertama orang mukmin yang masuk surga Saudara mau masuk surga Nih yang pertama tiketnya murah nih Kata Nabi begini Ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala zalik illa dakhalal jannah Siapa orang yang mengucap dua kalimat syahadat, meyakini kebenarannya dan tidak menyekutukan Allah sedikitpun sampai mati, orang mukmin seperti ini masuk sorga. Sahabat ada yang protes, ya Rasul, walaupun orang itu berjudi, iya, walaupun berzinah, uh -uh. walaupun mabok-mabok kan? Iya, walaupun berjudi, berzina, mabok-mabokan, dia mengucap dua kalimat syahadat, beriman, keyakin-yakinnya kepada Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu pun, lalu mati orang mukmin seperti ini masuk surga. Itu perkara masuk. Kalau pertanyaannya diteruskan. Masuknya kapan Pak? Nah ini baru jadi persoalan ini. Sebab di awal tadi saya katakan masuk itu ada proses. Jangan lupa di akhirat tempat cuma ada dua. Ada sorga, ada neraka. Mau ke sorga tapi mampir dulu, ya tempatnya jelas neraka. Dalam riwayat lain dijelaskan nanti itu setelah Allah memasukkan penghuni neraka ke dalam neraka. Allah memanggil malaikat Malik. Malik! Kaget. Ya maklum pidato kalau sudah mulai rada lapar ya begini ini Pak. Malik! Lah baik ya Allah. Itu penghuni neraka sudah masuk semua. Sudah ya Allah. Bagus. Kalau begitu Malik sekarang kamu masuk neraka. Loh, saya ya Allah. Iya. Buat apa ya Allah? Kata Allah, "Akhrijum minan nar. Man kana fi qalbihi misqalah habatin min hardal minal iman." Keluarkan orang-orang yang ada di neraka yang di hatinya masih punya iman walaupun seberat biji sawi. Keluarkan mereka dari neraka. Ya Allah, malaikat malik turun ke neraka. nyari orang yang di hatinya punya iman walaupun seberat biji sawi. Korek, korek. Susah nyari orang di neraka sudah gosong ada imannya sedikit dikeluarkan ada imannya lagi dikeluarkan lagi ada imannya lagi dikeluarkan lagi dikumpulkan mereka dimandikan di sebuah sungai yang bernama Nahrul Hayat sungai kehidupan subhanallah selesai dimandikan bagus lagi badannya cakep lagi mukanya apel di hadapan Allah kata Allah Bagaimana, Mas? Sudah sampean dengerin aja lah. <tuk> kapok nggak? Kapok ya Allah. Ah, kalau kapok, izhar jannah. Pergi sana, masuk ke sorga. Berangkat orang-orang ini ke sorga. Di sorga, rupanya sudah ketemu dengan teman-temannya yang datang lebih dulu dari kecamatan Binoang nih. Terjadi dialog Kata teman-temannya yang udah hadir lebih dulu Mas Ya Baru nyampe oh, oh. Memang kemana dulu mas Tadi jalanan macet Mau kesini tuh. Kita udah lama Sampai sini Ibu bapak bisa baca dalam Quran Surah Al-Mudasir masalah salakakum fisaqar. Kenapa kamu mampir di neraka sakor? Kalu lamnakum minal musolin. Kami mampir di neraka sakor mas. Karena waktu hidup di dunia kami enggak pernah sholat. Enggak pernah sholat? Enggak pernah sholat. Lah, kan waktu hidup di kabupaten Tapin, rumahnya berdekatan dengan musolah. Cuma dekat doang. Sholat mah enggak pernah. Untung saya masih punya iman sedikit, Mas. Dulu waktu hidup di Tapin pernah ngucap dua kalimat syahadat sekali-kalinya. Itu juga waktu mau kawin. La wa Satu, mukmin yang masuk surga. Yang kedua, ada orang mukmin yang dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini tiketnya lebih mahal dari yang pertama nih. Kata Quran begini. Innal ladzina amanu wa amilus solihat anhum jannah Mereka orang-orang yang beriman kemudian mengerjakan berbagai macam amalan-amalan ibadah kami hafuskan segala macam kesalahannya dan kami masukkan mereka ke dalam sorga Beriman mengerjakan ibadah dihapuskan segala macam kesalahannya Mudah-mudahan yang hadir malam ini pengajian di sini nih dicatat sebagai sebuah amal ibadah dan dirontokkan segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Ayo lihat sejarah. Satu-satunya makhluk yang sudah mendapat jaminan masuk sorga, satu-satunya makhluk yang sudah mendapat jaminan ampun dari dosa adalah baginda kita Nabi Besar Muhammad Nabi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 Saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya pun lalu tidur lagi. Sepertiga malam yang akhir saya terbangun. Saya lihat suami saya masih sholat juga. Allahu Akbar. Dosa sudah mendapat jaminan ampun. Sepertiga malam yang akhir istrinya terbangun. Dia lihat suaminya masih sholat juga. Saya tungguin. Selesai beliau sholat. Saya hampiri. Saya tanya. Bang, ada apa yang? Oh jangan salah saudara, Nabi itu kalau sama istrinya tipe suami romantis. Ini pesan juga buat mempelai nih. Nabi itu kalau sama istrinya tipe suami romantis. Ayo lihat sejarah lagi. Beliau kalau manggil istrinya dengan kalimat, Yahumairo, hai yang kemerah-merahan. Bahasa anak sekarang, Ada apa, beb? Romantis, Nabi itu. Panggilan memang kelihatannya sepele, tapi dapat membangkitkan keharmonisan dalam berumah tangga. Ini kan mengajarkan kepada kita kaum suami untuk romantis kepada istri. Kadang-kadang kita kaum suami kan tidak terlalu jujur, tapi sering nyakitin. Sudah tahu istrinya hitam Kalau manggil buluk sini kamu nih Ini kan jujur tapi nyakitin Nabi enggak ada apa yang Bang Abang kan sholat Abang kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah Terus ya kalau sholat jangan gitu-gitu benar Kenapa sih bang? Lihat Mendapat setengah protes dari istrinya Apa jawab Nabi?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 Beriman mengerjakan berbagai macam ibadah. Nah, yang ingin saya garis bawahi, salah satu gudang ibadah adalah dalam rumah tangga kita masing-masing. Itu salah satu gudang ibadah. Istri taat kepada suami ibadah. Ya, Bu. Bu. Bu! Bu!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 Umpama besok di rumah ibu lagi baca Al-Quran. Suami dari dalam kamar ndehem. <gülüyor> ibu tahu maksud ndeheman suami. Buru-buru tutup Qurannya. Azim. InsyaAllah pahala bacaan Qurannya dapat. Pahala memenuhi, panggilan suaminya juga dapat. Cuma kasihan malaikat bingung. Ini perempuan ngaji model apa ini? Selama suami tidak melanggar perintah Allah, istri taat kepada suami merupakan ibadah. Ya bu? Bu, oh, sesungguhnya enak jadi kaum ibu nih. Satu-satunya makhluk yang sudah mendapat jaminan masuk sorga dari nabi kaum ibu, bu, bu, ibu sudah dijamin masuk sorga oleh nabi. Pak, pak, bapak nggak dijamin. <guluh> Kasian deh. <guluh> Kata Nabi ayu mamraatin matat Wazaw juha an haradin Dahalatil janah min ayibabin. Jika seorang istri meninggal dunia Suaminya ridha dengan apa yang pernah dikerjakan oleh istri Maka si istri disuruh masuk sorga Milih lewat pintu mana saja Enak apa tidak? Saya tanya ibu mau masuk sorga? Jawabannya sembilan belas orang. Ibu mau masuk sorga? kuncinya Rito suami. Iya, Bu? Iya, Bu? Pak? Pak? Saya tanya, kira-kira kalau istrinya meninggal dunia, Bapak Rito apa tidak? Kawin lagi. Nih, kaum ibu, hutang jasa teramat besar kepada baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. İstri yang solehah sudah dijamin masuk sorga lewat pintu mana saja. Hutang jasa teramat besar kepada Nabi. Ya bu? Ya bu? Ayo, lihat sejarah. 15 abad yang lalu, sebelum Rasulullah dilahirkan ke alam dunia. Peradaban dunia ketika itu cuma ada tiga. Romawi, Yunani, Asia Tenggara. Ketiga-tiga negara ini sangat melecehkan kaum wanita. Di Romawi, sebuah keluarga boleh memperdagangkan anak gadisnya. Di Yunani, seorang suami bebas memperdagangkan istrinya di pasar. Na'udzubillah min.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 pikirin jangan bayangin Lahir baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam diangkat harkat martabat kaum wanita bahkan sudah mendapat jaminan masuk surga selama suami tidak melanggar perintah Allah istri taat kepada suami itu ibadah tapi juga suami Harus ngerti kondisi istri. Lihat, ajaran Islam. Tidak mementingkan atau tidak memenangkan salah satu di antara keduanya. Istri taat kepada suami. Suami harus ngerti kondisi istri. Ingin punya istri cantik, tapi uang belanja nggak dikasih. Iya, iya. Itu istri suruh bu bedak pakai areng. Betul bu? Pak, pak, kasih uangnya belanjain istrinya, jangan pelit. Bu, ibu mau tahu ciri-ciri suami pelit? Mau tahu ciri-ciri suami pelit? Ciri-ciri suami pelit biasanya kalau buka dompet miring bu. Pengalaman, pengalaman. Sesungguhnya yang ingin saya sampaikan, ini titip pesan juga buat mempelai salah satu gudang ibadah ada dalam rumah tangga kita. Yang ingin saya sampaikan adalah mendidik, menanamkan, mewariskan nilai-nilai -nilai iman yang mantap ke dalam hati anak-anak kita. Saudara-saudara, ibu bapak yang malam ini hadir, insyaallah rombongan selamat. Amin. Amin. Tapi anak-anak kita yang sedang di rumah tuh, atau yang sedang ada di mana saja, itu yang sekarang menjadi target sasaran untuk digeser dan digusur nilai-nilai imannya. Ini kewajiban saya untuk menyampaikan, bahwa sekarang ada skenario untuk menggeser dan menggusur nilai iman. Apa buktinya? Tengok. Kita ini dibanjiri budaya-budaya asing. Walaupun tidak semuanya budaya asing jelek, tapi umumnya sangat bertentangan dengan nilai ajaran agama dan budaya luhur orang Kalimantan Selatan. Betul. Kadang-kadang kita juga sih, umat Islam ini sering tahan. Ingin nyontoh barat bukan teknologinya, malah westernisasinya. Bukan isinya yang kita ambil, tapi kulitnya yang kita contoh. Akibatnya teknologinya belum maju, tapi orangnya sudah kebarat-baratan. Bergaulnya cara barat. Mendidik dan menyekolahkan anaknya gaya barat. Bahkan nyanyinya pun lagunya sering lagu barat. Yang orang lain nggak ngerti. Dia sendiri juga nggak paham westernisasi. Satu contoh, mendidik dan menyekolahkan anak. Kita dibanjiri budaya asing. Disadari atau tidak setahap demi setahap menggeser dan menggusur nilai iman. Mendidik dan menyekolahkan anak. Banyak orang-orang tua muslim yang ternyata masih berpikiran materialistis. Anak disekolahkan di sekolah bonafid. Dengan harapan dapat ijazah dari situ ada jaminan pekerjaan. Soal iman anak mau diapakan, agama anak mau dibagaimanakan. Kadang orang-orang tua muslim tidak pernah mau peduli. Betul. Tengoklah di kampung-kampung. Nasib yayasan Islam, nasib sekolah Islam, madrasah-madrasah. Sekarang ini banyak yang gulung tikar. Madrasah tuh terkena penyakit yang disebut layamutu walayahya. Enggak bermutu gara-gara kurang biaya. Apalagi yang sangat menyedihkan tidak tertarik menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang bernuansa agama. Basi banyak loh ini fenomena di tengah masyarakat kita. Kadang-kadang kalau anaknya mau masuk pondok pesantren, orang tuanya nggak setuju. Nah, nggak usah masuk pesantren lah. Lulus pesantren paling juga jadi ustadz. Proyeknya tahlilan ngarepin orang mampus. Nggak tertarik menyekolahkan anak di sekolah yang bernuansa agama dibanjiri kita dengan berbagai macam budaya yang sedikit demi sedikit, menjauhkan kita dari nilai ajaran agama dan tradisi budaya orang Kalimantan Selatan. Saudara, Kalimantan Selatan ini dikenal gudangnya ulama. Masyarakat Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Tapin, dikenal masyarakatnya kuat memegang nilai ajaran agama dan tradisi budaya betul ya dulu di sini ini ada satu tradisi kalau anak perempuannya dilamar orang calon mertua akan bertanya kepada calon menantunya kamu mau melamar anak perempuan saya memangnya kamu sudah berapa kali hatam Alquran quran sudah berapa jus yang kamu hafal? Kitab apa yang sudah kamu kuasai? Dulu. Eh. Eh. Dulu. Sekarang tengok, dibanjiri kita dengan budaya-budaya asing. Pertanyaan kayak begini kan sudah jarang kita dengar. Betul ya? Yang ada kalau anak perempuannya dilamar orang, calon mertua akan bertanya tentang status sosial, pekerjaan, aktivitas. Kamu mau melamar anak perempuan saya, memangnya kamu sudah kerja di mana? Gajinya sebulan berapa? Kendaraannya pakai motor bebek, apa soang atau apa? Soal mantu bisa baca Al-Quran apa tidak? Nomor 18. Nomor 18. Soal mantu, salatnya benar apa tidak? Lah mertuanya aja nggak pernah salat Budaya-budaya asing. Disadari atau tidak? Menggeser dan menggusur nilai-nilai ajaran agama. Sebab itu wariskan nilai iman yang mantap kepada anak-anak kita. Generasi Islam di masa yang akan datang. Sebagai orang tua tentu kita ingin punya anak yang soleh dan solehah. Betul. Bu, bu, ibu kalau saya tanya mending pilih mana? Punya anak pintar tapi tidak benar? Atau benar tapi tidak pintar? <gülüyor> Bingung. <gülüyor> Idealnya pintar juga benar. Betul. Untuk pintar jawabannya jelas ilmu pengetahuan. Untuk benar, jawabannya nilai-nilai iman kepada Allah. Tetapi di masyarakat kita, masyarakat lebih bisa menerima orang yang benar, walaupun rada sedikit pintar. Sudah capek kita dibohong-bohongin sama orang yang ngakunya pintar, tapi sayang tidak benar. Apa buktinya? Disuruh ngurusin hutan, malah rame-rame jadi orang hutan.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 Sebab itu nilai-nilai iman mutlak sangat diperlukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wariskan, tanamkan, didik, ajarkan anak-anak kita nilai-nilai ajaran agama. Selebihnya terserah bakat dan keahlian anak-anak kita. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, Dua datu ya. Mukmin yang dimasukkan ke dalam surga. Yang ketiga. Iya saya cuma ngeliat jam 2. Emang pidato ditapin sampai jam berapa memang? Sampai jam 2. Anda puas, saya lemas. Saudara. Saudara. Jangan lupa kerjaan yang paling capek itu pidato. Benar-benar, tanya tuan-tuan guru kita, tanya para habaib. Kerjaan tuh yang paling capek pidato. Kaki nahan bobot badan, tangan bergerak-gerak, mulut ngomong, otak muter. Habis ini ngomong apa, setelah itu ngomong apa, terus ngomong apa lagi. Sementara yang mendengarkan si enak, terus... Terus, Nih jamaah seperti ini nih yang bikin ustaz cepat pada mampus <gülüyor> eh. Saya secara pribadi Berterima kasih kepada keluarga besar Pak Haji Muhammad Hatta Beliau salah satu kawan akrab guru kita Allah Yarham K. Haji Zainuddin MZ Dan alhamdulillah malam ini saya melanjutkan silaturahmi yang sudah dilakukan oleh orang tua saya beberapa puluh tahun yang lalu bisa hadir ke tengah-tengah masyarakat Kabupaten Tapin. Memang sejak lima tahun lalu semenjak guru kita Allah yarham ke Haji Zainuddin MZ wafat jihad dakwah ini saya lanjutkan. Sebagian besar Nusantara saya sudah datangi untuk dakwah dan silaturahmi. Saya saksikan betapa negara kita Indonesia ini kaya, besar, dan luas. Dari Aceh sampai Papua saya sudah datangi untuk dakwah dan silaturahmi. Saya saksikan saya makin bangga jadi anak Indonesia. Negara kita kaya, besar, dan luas. Saya pernah dakwah di Pulau Sulawesi. Dari Makassar ujung pandang ke salah satu kabupaten namanya Morowali. Saya tempuh perjalanan darat 18 jam. Balik lagi ke Makassar, ke Makassar ujung pandang 18 jam. Total perjalanan darat saya pulang pergi 36 jam. 36 jam masih di Sulawesi Begitu besar dan luas negara kita Maka dakwah di Indonesia diperlukan ekstra niat, ekstra fisik Dakwah itu pak, kalau nggak mau capek Tiap Sabtu atau Minggu saja tuh ngaji di TV One Itu nggak capek ya Bibi ya <laughs> Itu nggak capek tuh, enak Ngaji cuma setengah jam se-Indonesia orang dengar. Saya enggak perlu warawiri seperti malam ini nih. Cuma setengah jam se-Indonesia orang dengar. Yang kedua, amplopnya rada gede. <tuh> <tuh> itu amplop dari TV One, kalau saya sama anak istri enggak makan satu tahun, enggak habis-habis itu. Ini protes aja ini, <laughs> ibu bapak, saudara saudara kaum muslimin yang saya hormati, dua ada tuh ya, mukmin yang dimasukkan ke dalam sorga. Sekarang yang ketiga, ada orang mukmin yang jadi penduduk sorga. Ini kaitannya dengan nilai iman nih, hidup dan berbuat serta mati dalam nilai keimanan. Mukmin yang jadi penduduk sorga. Nah, ini tiketnya lebih mahal dari yang pertama dan kedua. Kata Quran begini: Innalazina alaihim yahzanun, ulaika ashabul hum fiha. Mereka orang-orang yang beriman, istiqomah dalam keimanannya tidak merasa ragu, takut, khawatir, apalagi bimbang. Mereka itulah yang nanti akan jadi penduduk sorga Beriman istiqomah dalam keimanannya Saya ingin menyampaikan satu riwayat Mudah-mudahan ini bisa menjadi iktibar pelajaran berharga buat kita Betapa orang bahagia mempertahankan iman Dan orang celaka karena menggadaikan prinsip dan nilai-nilai keimanan Di zaman Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah Dalam salah satu pertempuran, tentara Islam kalah perang. Karena kalah, banyak tentara-tentara Islam yang jadi tawanan perang. Di antara tawanan-tawanan itu ada tiga orang opsir setingkat komandan yang jadi tawanan perang. Raja kafir musawarah dengan penasehatnya. Penasehat, ini yang enak tentara muslim kita apa ini? Kita bunuh saja biar urusannya selesai terserah tuan raja kalau mau dibunuh. Cuma saya pikir tuan raja, kenapa tidak kita bujuk rayu saja dulu? Kasih harta yang banyak, jabatan yang tinggi, pangkat yang luas supaya mereka mau pindah agama dari Islam ikut agama kita. Kalau itu bisa sampai terjadi, hebat tuan raja. Wah, ide kamu bagus juga, cuma bagaimana caranya? Gampang tuan raja. Adili tentara-tentara muslim ini di pengadilan terbuka. Disaksikan orang banyak, kita harapkan mentalnya jatuh. Kalau mentalnya jatuh, dia mau menjual islam agamanya, pindah masuk ke dalam agama kita. Baik, besok kita bikin pengadilan terbuka. Besok digelar pengadilan, disaksikan rakyat banyak yang memimpin sidang nggak tanggung-tanggung langsung Raja Kafir. Mula-mula yang disidang tiga orang opsir setingkat komandan. Dipanggil opsir pertama. Opsir pertama, saya Tuan Raja. Kamu tahu sekarang kamu siapa? Tahu Tuan Raja. Sekarang saya tawanan perang. Ah, soal tawanan kan bisa diatur. Diatur bagaimana Tuan Raja? Kamu mau nggak meninggalkan pemimpinmu Umar bin Abdul Aziz? Menghiyanati bangsa dan negara kamu, menjual keimananmu, pindah masuk ke dalam agama saya. Nanti saya kasih harta yang banyak, jabatan yang tinggi, pangkat yang luas. Bagaimana ofsir pertama? Tuan Raja, jangan dikira saya berjuang mencari tanda jasa. Saya berjuang li'lai kalimatillah hanya mencari ridha Allah.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 Di pentang obsir pertama ini dipancung, putus lehernya. Terpisah kepala dengan badan, jatuh kepala itu ke bawah ngelinding, muter kayak orang tawaf sambil ngaji. Sudah putus lehernya, terpisah kepala dengan badan, jatuh kepala itu ke bawah ngelinding, muter kayak orang tawaf sambil ngaji. Ini Raja Kafir bingung, minggir-minggir ada endas gelundung ngaji. Ayatnya yang dibaca Ya ayya Tuhan nafsul mutmainna Irji'i ila rabbiki mardiyah Wahai jiwa yang tenang Kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan rito dan diritoi Masuklah ke dalam golonganku Masuklah ke dalam surgaku Di penghujung ayat Mata terpejam rapat Bibir tersenyum Mati sahid menghadap Allah subhanahu wa ta'ala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 Sudah, jangan banyak ngomong. Loh, maksud kamu? Saya sudah nggak sabar ingin nyusul teman saya yang pertama tadi. Sekarang ini saya nggak sanggup membayangkan betapa bahagianya teman saya sudah disambut dengan para malaikat dan bidadari. Sudahlah Tuhan Raja, nggak usah banyak ngomong. Potong aja leher saya, potong. Kata Raja, mm. Santri edan. Algojo bunuh. Dipentang lagi. Oksir kedua ini dipancung. Putus leher. Terpisah kepala dengan badan. Jatuh kepala itu ke bawah. Gelinding. Muter kayak orang tawaf sambil ngaji. Ayatnya yang dibaca. Wujuhu yawma izin Ila rabbiha nazirah.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 Ah, bagus. Mau meninggalkan pemimpin kamu? Iya. Menghianati bangsa dan negara kamu? Oh, oh. Pindah dari agama Islam ikut agama saya? Iya, saya mau pindah agama Tuhan Raja. Bagus, kamu tunggu sebentar. Saya musawarah dulu dengan penasehat. Raja musawarah dengan penasehat. Penasehat, ini opsir ketiga kelihatannya opsir bagus nih. Dia mau pindah agama, ikut agama kita. nih yang enak obsir ketiga nanti kita kasih jabatan apa ini? Soal jabatan sih terserah Tuhan Raja aja. Cuma saya lihat pikir-pikir kok aneh ya? Aneh bagaimana? Aneh tuan Raja. Obsir ketiga nih orang yang enggak punya prinsip. Malah yang pertama dan kedua itu obsir bagus, punya prinsip. Nyawa taruhannya, prinsip tidak tergadaikan. Malahan Tuan Raja kalau bisa yang pertama sama yang kedua hidupin lagi Tuan Raja tuh. Orang punya prinsip. Menurut saya malah opsir ketiga ini opsir bejat Tuan Raja. Demi harta, pangkat, dan jabatan dia jual prinsip nilai-nilai iman dan ajaran agamanya. Ini opsir bejat bahaya. Masa orang bejat diangkat jadi pejabat? Nyusahin rakyat. Jadi menurut kamu bagaimana? Bunuh saja tuan Raja. Bunuh! Iyalah. Raja kembali membuka sidang. Opsir ketiga. Saya Tuhan Raja. Saya diangkat jadi apa? Kamu nggak diangkat. Loh kok begitu? Iya. Pemimpinmu kamu tinggalkan.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 Bapak Ibu saudara-saudara, opsir ketiga ini mengucap kalimat tasahud tapi macet di tengah-tengah. Na'udzubillah. Ini bukti orang yang memper mempermainkan nilai iman kepada Allah. Ashhadu Ayo cepat. Iya, iya, iya. Sampai pedang algojo keburu nempel di lehernya Putus leher itu, terpisah kepala dengan badan. Jatuh kepala itu ke bawah ngelinding muter kayak orang tawaf sambil ngaji. Ya masih bisa ngaji karena dulunya pernah jadi orang islam. Cuma ayat yang dibaca beda dengan dua temannya terdahulu. Ayatnya yang dibaca. Afaman haqqat alaihi kalimatul azab. Afa anta finnar. Apakah orang-orang yang memang sudah mendapat fonis azab dari Allah, bisakah kalian selamatkan? Bertahun-tahun berjuang li'i'la'i kalimatillah, di bawah panji-panji Rasulullah. Di akhir hayat tergoda oleh harta, pangkat, dan jabatan. Menjual keyakinan. Datang ajal menjemput. Mati dalam kondisi su'ul khatimah. Na'udzubillah. Sebab itu tidak bosan-bosannya para tuan guru kita disurau, di surau, di langgar, kampung di kampung-kampung mengingatkan kepada kita semua untuk selalu banyak munajat kepada Allah dengan kalimat ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah karena di ujung itulah penilaian kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, saudara-saudara, nilai-nilai iman satu datu ya. Satu black akbar malam ini iya lu nyuruh terus doang air minumnya nggak ada ini <tuh> <tuh> <tuh> nah, masjid benteng pertahanan iman karena iman kita hidup untuk iman kita berbuat dan dalam nilai iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, masjid mengajarkan kepada kita semua umat Islam, khususnya Kabupaten Tapin. Masjid mengajarkan untuk selalu mencari persamaan, jangan memperbesar perbedaan. Bahwa di tengah-tengah kita ada perbedaan itu adalah rahmat. Mohon maaf ada iklan Sekalinya datang lima botol Ini saya curiga, tambah lama ada galon ada di sini. <tuh> Sampai mana saya tadi itu? Ah, masjid mengajarkan kepada kita umat Islam Tapin untuk selalu mencari persamaan, bukan memperbesar perbedaan. Ayo lihat, di masjid kita diajarkan cari terus persamaan, jangan memperbesar perbedaan. Selama tidak menyangkut hal yang bersifat usul. Perbedaan sampai kiamat pasti ada. Malam ini yang hadir di sini nih, ada nggak yang mukanya sama nih? Ada apa tidak? Oh, jangan muka sama, senyum aja beda-beda nih. -beda. Betul. Sampai kiamat perbedaan tetap ada, selama tidak menyangkut hal yang sifatnya usul. Ayo kita lapang dada, menghormati dan saling menghargai yang sifatnya usul Allah Al-Quran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi